untuk membiasakan UKM untuk membayar pajak, sebetulnya itu Yang saya tangkap sebetulnya Cuman pertanyaan saya kemarin kepada pemerintah itu Apakah itu sudah final tax gitu Karena dulu sejak kepengurusan yang lalu Kita sudah minta untuk ada final tax buat UKM gitu Jadi Sebetulnya kita waktu itu bilangnya 2,5% Nah kalau ini bisa jadi final tax buat UKM ya bagus banget berarti kan Bagus, tapi kalau ini tidak menjadi final tax Nah ini yang jadi kendala gitu Karena masih banyak pajak-pajak yang lain gitu. Dampaknya akan seperti apa memangnya, Pak, jika ini tidak menjadi final tax? Kalau ini bukan final tax, ya dampaknya kan pengusaha-pengusaha ini kan untuk menjadikan pengusaha kan kita perlu effort khusus. Trend untuk menjadi pengusaha kan di Indonesia belum populer gitu. Nah, jika hitam ini kan semangatnya adalah mempopulerkan, mensosialisasikan entrepensi-entrepensi baru gitu. Nah, kita sih semangatnya waktu itu kita minta sama pemerintah ...supaya ada tiga tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah akses terhadap legalitas atau perizinan... ...di mana kemudian kemudian perizinan dari mulai pembuatan perusahaan itu... ...sampai tuntas itu diberikan, diintervensi oleh pemerintah... ...sehingga menjadi efisien dan efektif. Kalau sekarang itu kan masih lewat empat departemen untuk enam perizinan... ...selama kurang lebih paling cepat 46 hari. Nah ini yang kita minta supaya kalau bisa ada simplifikasi... Semacam layanan satu pintu, hingga masuk satu kantor, keluar sudah bisa keregitrasi sebagai pengusaha. gitu Dengan proses yang relatif singkat. Bahkan kemarin di akhir tahun, pada saat Hitme Economy Outlook bersama Presiden di Bali, kita langsung meminta kepada Presiden Saudisa untuk ya, pengurusan perizinan ini, pembuatan perusahaan ini, bisa di, waktunya bisa di-shortcut sampai dengan kurang dari 10 hari dibanding ya memang agak jauh membandingkan sama Singapura ya karena Singapura kan kemudahan the ease of doing business ratingnya itu kan yang nomor satu sekarang ini mereka tercatat untuk membuat perusahaan itu butuh waktu 3 hari padahal faktanya sebetulnya cuma 15 menit kalau di Indonesia paling cepat itu 46 hari tapi faktanya bisa 3 bulan gitu. nah itu yang pertama tadi, yang kedua Akses kepada permodalan Dan lembaga-lembaga di keuangan Proses akses terhadap permodalan ini Indonesia menurut kita, menurut semat kita itu Masih birokrasinya terlalu panjang Dan perbankan sendiri Menurut Gubernur BI kan Itu sebetulnya masih kurang Peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi Padahal keuntungan mereka kan Cukup signifikan Bahkan kata Gubernur BI Bank-bank di Indonesia paling untung di dunia katanya Kita melihat gini, bahwa kalau ini dibuka ini juga bisa menjadi stimulan yang lain. Yang ketiga tentunya akses pasar. Akses pasar kita perlu adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan yang bisa bukan cuma melahirkan pengusaha-pengusaha baru, tapi juga membuat mereka sustain, lebih bertahan lama gitu. Jadi bukan sekedar melahirkan, tapi menumbuh kembangkan itu jauh lebih penting. Menumbuh kembangkan pengusaha-pengusaha baru sehingga mereka bisa tumbuh, bisa menjadi sedang, bisa menjadi besar. Hal-hal yang lain mungkin yang harus kita tingkatkan itu masalah infrastruktur, ya kembali lagi ini sih, itu yang lama ya, terus kita bahas bahwa infrastruktur itu seperti terutama listrik ya, listrik, ketersediaan listrik sama logistik sistem, sistem logistik itu sangat berperan penting dalam kehidupan ekonomi kita di Indonesia, khususnya buat pengusaha-pengusaha baru, cost of logistik itu masih mahal, cost of logistiknya kan masih tinggi di Indonesia ini. Terkait dengan itu semua, terkait dengan itu semua, karena Kendala-kendala di lapangan ini masih banyak. Pemerintah juga harus sabar-sabar, jangan membuat kebijakan-kebijakan yang justru akan menambah beban-beban baru buat pengusaha-pengusaha yang baru berkembangan. Kalau kita lihat rencana itu kan 46 miliar ke bawah. Nah, 46 miliar itu kalau 46 miliar saya kurangin setengah aja, dibagi, dibagi dua aja. Berarti kan 2,3 miliar, ya kan? Hmm. Kalau 2,3 miliar sampai 4,6 miliar sih mungkin saya pikir masih masih easy tuh survive lah gitu kan tetapi 2,3 miliar ke bawah itu perubahan sedikit aja itu bisa mengganggu aktivitas usaha mereka gitu. Demikian ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Raja Sapta Oktohari, saya Wendy Lim.